Bagaimana kalau punya orang tua yang sakit yang tidak bisa apa-apa Waktu makan disuap dan yang sikap lainnya bagaimana Apa yang maksudnya Yang sikap lainnya bagaimana sebagai seorang anak Apa pertanyaannya yang jelas seorang anak Harus berbakti pada orang tuanya Apalagi ketika orang tua sudah Tidak berbuat apapun Ini susah untuk bangun dari tempat tidurnya Maka anaknya Yang menyuapinya Yang membersihkan kotorannya Dan itu belum bisa Menandingi Apa yang dilakukan orang tuamu terhadapmu Jangan-jangan dianggap oh, Itu berat, susah Itu belum apa-apa Belum bisa menandingi apa yang dilakukan kepada orang tua terhadapmu sehingga barakallahu wa aykum hendaklah sabar dan mendoakan kebaikan untuk orang tuamu berbakti kepadanya dan itu amalan yang paling besar ketika ada seorang yang berbuat dosa besar minal mubiqat datang ke Ibnu Abbas Aku mau tobat dari perbuatan dosaku yang sangat besar apa kira-kira amalan yang aku harus kerjakan untuk menandingi kejelekanku. Kamu punya orang tua? Punya? Berbakti pada orang tuamu. Aku tidak mendapati yang lebih besar dari itu. Ini menunjukkan bahwa amal ibadah yang besar. Di antaranya adalah. Berbakti pada kedua orang tua. Mengharapkan keredohan dari Allah subhanahu wa ta'ala. No